Assalamualaikum Saudaron Berita Pagi ini Sabtu 27 Januari 2018 dibacakan Syah. dalam bentuk kanun. Pemuda polisi dengan air cabai untuk loloskan dua dari rutan Lamlo. Uma, kembali pulangkan warga Aceh di Malaysia yang sakit keras. Ikuti juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim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 Sudalun Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Andes Sarifudin mengarahkan agar APBA tetap disahkan dalam bentuk kanun. Untuk itu DPRA diminta terus-menerus membangun komunikasi intensif dengan Gubernur Aceh dan tim TAPA sehingga mencapai titik temu dari seluruh persoalan yang membuat tersendatnya proses pengesahan APBA. Arahan-arahan APBA disahkan dalam bentuk kanun disampaikan Dirjen Sarifudin dalam pertemuan dengan jacaran DPR Aceh, yang dihadiri Ketua DPRA Tengku Muharudin, Wakil Ketua DPRA T. Irwan Cuhan, para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRA. Pertemuan berlangsung 1,5 jam di Gedung H, lantai 8 Kemendagri, Jakarta, Cuma kemarin. Mengutip jalannya pertemuan Ketua Fraksi Partai AC DPRA Iskandar Usman Alfarlaki mengatakan arahan dari Dirjen sudah jelas agar APBA tetap disahkan dalam bentuk kanun. Pihaknya sangat setuju dengan arahan tersebut dan sekuat tenaga mengupayakannya. Karena itu pihaknya terus melakukan komunikasi dengan gubernur, wakil gubernur, dan tim TAPA. Selain mendengar arahan dirjen, dalam pertemuan itu juga dilaporkan perkembangan mutakhir dan langkah yang ditempuh DPR adalah menuntaskan pembahasan APBA. Sudarlun Ismail Bin Gapigade, 32 tahun, pemuda asal Gampung Tung Pedeng, Kecamatan Tuti Kemalapidi, Kamis malam kemarin nekat menyiram air cabai ke muka Jimmy Bin Anwar, 30 tahun, Polisi yang bertugas di rutan Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Pidi. Tindakan itu dilakukan saat ia hendak membebaskan dua napi kasus narkoba dari rutan tersebut. Kedua napi tersebut adalah Ridwan, 44 tahun, dan Jamaluddin, 30 tahun. Kasat Reskrim Polres Pidi AKP Mahlihadi mengatakan, awalnya Ismail mengunjungi Ridwan dan Jamaluddin di rutan Lamlo. Saat ia hendak pulang, pelaku meminta polisi untuk membuka pintu gerbang utama rutan. Lalu Ismail memanggil Nabi Ridwan dan Jamaluddin, sehingga aksi saling dorong antara Nabi dan polisi pun terjadi. Kesempatan itu dimanfaatkan Ismail untuk menyiramkan air cabai yang sudah disiapkannya ke muka polisi tersebut, tujuannya agar mereka bisa kabur dari rutan. Tapi aksi Ismail CS gagal, karena anggota Polsek Tiro yang kebetulan berada di lokasi dengan sigap menangkap Ismail. Aksi nekat itu dilakukan Ismail karena ia termakan iming-iming uang 5 juta rupiah dari kedua napi tersebut jika berhasil mengeluarkan mereka dari rutan. Belakangan diketahui Ismail merupakan DPU polisi dalam kasus pengerusakan dan pembakaran sepeda motor anggota sat narkoba Polres BD. Sudahlun derita warga Aceh di negeri jiran Malaysia seperti tidak ada habisnya. Satu lagi, tenaga kerja asal Kurumane Aceh Utara, Zulfikar, harus dipulangkan ke Aceh karena menderita sakit serius di bagian mata. Berobat di Malaysia, selain biaya yang mahal, juga lantaran tidak dilengkapi dokumen izin kerja. Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, mengatakan dirinya kembali turun tangan membantu pemulangan warga Aceh di Malaysia yang sakit keras. Di Malaysia, Zulfikar bekerja sebagai karyawan di sebuah usaha doorsmere di kawasan Pucung, Taman Mutiara Indah, Malaysia. Laporan yang diperoleh menyebutkan Zulfikar awalnya menderita gatal di bagian mata, namun lama-kelamaan membengkak dan mengeluarkan nanah. Sempat dibawa ke rumah sakit oleh dokter, disarankan dilakukan tindakan operasi. Dibutuhkan biaya 30-an juta rupiah, dan Zulfikar merasa tidak mampu menyediakan biaya tersebut. tokoh masyarakat Aceh di Malaysia Abu Sabah dan Tengku Yusri mengkomunikasikan hal tersebut bersama Hasudirman dan disepakati sebaiknya dipulangkan ke Aceh. Setelah seluruh dokumen dilengkapi termasuk membayar denda paspor, Zulfiqar akhirnya bisa diterbangkan ke Aceh dengan Air Asia. Rencana Zulfikar dipulangkan pada selasa 30 Januari mendatang. Sudarlon dua nelayan asal Pulau banyak harus berurusan dengan Polres Singkil lantaran ketahuan mengambil telur penyu hijau yang dilindungi di kawasan Pulau Sikandang. Kedua warga ini masing-masing ayih 40 tahun, warga jalan masjid dan SA 26 tahun, penduduk Pulau Surya, Pulau Banyak. Kapol Reyes Aceh Rizkian mengatakan dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti sekarung telur penyu hijau setelah dihitung jumlahnya mencapai 59 butir. Telur penyu tersebut disimpan di dalam bot ditutup dengan tali jangkar. Barang bukti telur penyu selanjutnya diserahkan ke BKSDA Singkil untuk dikembalikan ke habitatnya sedangkan tersangka diproses guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM Saudara Lon bersaudara yang menjadi tersangka kasus penjambretan tas wanita masih menjalani perawatan di RSUD Ciumutiya Aceh Utara dengan tangan di borgol dan juga dikawal polisi agar tak kabur Hingga saat ini kondisi keduanya yakni Zulkifli, 18 tahun, warga Kecamatan Tanah Jambu Aye, dan Zulfikar, 25 tahun, warga Samudra Aceh Utara, telah membaik. Diberitakan sebelumnya, dua pria bersaudara diamuk masa hingga pingsan di kawasan desa Alutano, Kecamatan Pasir Aceh Utara, setelah terjatuh karena menabrak kambing saat kabur usai menjamret tas wanita pada selasa lalu. Keduanya kemudian dilarikan ke RSUD Cun Mutia. Kapolsek Samtalira Aron Ibtu M. Jamil mengatakan untuk proses penyelidikan kasus ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang sempat melihat aksi penjambretan tas korban. Selain itu penyidik juga telah memeriksa korban penjambretan tersebut. Korban penjambretan adalah Sri Wahyuni, 31 tahun, warga desa Lungbaru, Kecamatan Lapang. Menurut Kapolsek, selama dirawat di RSU Cun Mutia, tersangka selalu dikawal polisi dan tangannya juga di Borgol untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rencana penyidik kedua tersangka akan dijemput di rumah sakit untuk dibawa ke Mapolsek guna menjalani pemeriksaan. Sudarlun, setelah menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Zainal Abidin, Banda Aceh, Rafi, 6 tahun, anak yatim korban kesetrum listrik di desa Juli Cot Masjid, Kecamatan Juli Biren, meninggal dunia Kamis malam kemarin. Kabar meninggalnya Rafi tersiar luas di media sosial. Akil, penggiat sosial di komunitas Rakan peduli Anuk Biren mengatakan kepergian Rafi meninggalkan duka yang mendalam. Sebelumnya kabar bocah keseterum, putra almarhum Muslim dan Camaliah mendatangkan empati dari berbagai kalangan baik saat dirawat di RSU Fauzia Biren maupun di RSU Zainul Abidin Banda Aceh. Rafi mengalami luka bakar cukup parah akibat tersengat kabel listrik pada minggu 21 Desember 2017 saat ia bermain di lantai 2 rumah warga yang tidak jauh dari rumahnya. Abdul Hanif, tokoh pemuda desa Juli Chod Masjid juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Rafi selama pengobatan. Jarlun Aparat Satuan Reskrim Polres Langsa berhasil meringkus lima orang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan barang bukti satu unit Honda Vario. Kasat Reskrim Polres Langsa Ibtu Agung Wijaya Kusuma mengatakan penangkapan kelima tersangka Curanmor berawal adanya laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor. Polisi melakukan penyelidikan dan dipimpin Ibda Nuka Trianto beserta tim Resmo Polres Langsa. Hasilnya pada Jumat dini hari, aparat berhasil meringkus lima orang yang kemudian menjadi tersangka komplotan curanmor. Mereka yang dicokok polisi adalah CA 25 tahun, SH 33 tahun, MD 28 tahun, kemudian WR 27 tahun, dan N 35 tahun, kesemuanya berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti satu unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna merah tanpa nomor plat dan satu buah kunci T. Saat ini klima tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapol Reslangsa guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai Sekian berita pagi di Sabtu 27 Januari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambikend.com. Walaupun juga Twitter at Serang BFM Dalun, wassalam